Baik diantara laphat laphat ta'kid adalah ada beberapa laphat ta'kid yang sering digunakan maka kita akan sebutkan di sini yaitu yang pertama adalah nafsu ya sebagai contoh dan tadi sudah kita sebutkan kita sebutkan contoh yang lain untuk menjelaskan pembahasan kita tentang ta'kid di sini contohnya misalnya sama Muhammad Muhammadun nafsuhu ya sama Muhammadun nafsuhu nah, di sini Muhammad dikuatkan dengan nafsu ya dikuatkan dengan nafsu tentunya sekali lagi tadi al falut taukid ini harus disambung dengan domir yang sesuai dengan lapat yang hendak kita kuatkan karena lapat yang hendak kita kuatkan adalah muhammad maka domirnya adalah hu ya sama so muhammadun nafsuhu jadi muhammad itu ya betul betul si muhammad yaitu berpuasa ya baik kemudian ainu ya ainu ya Contohnya misalnya ja'at ya Maryamu aiduha ya Maryam ya si Maryam betul-betul telah datang ya si Maryam betul-betul telah datang Baik Maryam di sini kan dia mufrad muannats ya kan perempuan toh maka dhamirnya dia kita pilihkan yang muannats yaitu ha ya ha di sini kan kita lihat Ha, dia digabung dengan ainu, ya. Karena ee, lapat yang hendak kita kuatkan bentuknya Mu'annas, perempuan, yaitu Maryam, ya. Demikian. Baik, ee, sebelum kita melanjut, me melanjutkan pembahasan atau contoh dari al-farouqid yang lain, kita perlu sampaikan bahwasanya al-farouqid untuk yang pertama dan kedua nafsu dan ainu ini digunakan untuk menguatkan bentuk mufrad. Untuk menguatkan apa? Menguatkan bentuk mufrad, ya. ya mufrad tunggal, ya. Muhammad, Maryam, dan yang lainnya, utad, ya, bentuknya mufrad. Baik. kemudian untuk al-farutoqid yang ketiga, yaitu kila, ya. kila, ya, kila. Kila perlu kita sampaikan, ya, perlu kita sampaikan di awal. Kalau kila ini digunakan untuk menguatkan bentuk musanna untuk menguatkan bentuk musanna yaitu dobel ya bentuk dobel atau terdiri dari dua ya sebagai contoh misalnya Usmanu wa Aliun kilahuma fil jannah ya Utsman dan Ali kedua-duanya betul-betul di dalam surga ya kelak mereka akan berada di dalam surga Utsman dan Ali kan dua ya kita ingin menguatkan dua maka tambah dengan alfa lutfaukit ya, lutfaukit maknawi di sini dengan kila ya sekali lagi ya disambung dengan domir karena ada dua maka kita sambung dengan huma ya dengan huma. Contoh yang lain kiltah ya sama kiltah ini digunakan untuk ya penguat musanna ya double akan nah, tetapi bedanya dengan yang ketiga tadi dengan kila, kalau kila digunakan untuk menguatkan bentuk musanna yang dia itu muzakkar, laki-laki. Kalau kilta dia untuk menguatkan bentuk muannas ya, yang jenisnya adalah perempuan. Tapi ingat sama-sama dobel sama-sama bentuknya adalah ya musanna dobel. Contohnya misalnya kita buat mudah saja, hadarat <mulik> ya mudarrisatani kiltahuma ya hadarat mudarrisatani kiltahuma di sini dua orang pengajar putri tersebut betul-betul telah hadir di sini mudarrisatani dia adalah bentuknya muannats ya perempuan dan dia double musanna ya ditandai dengan adanya alif dan nun maka kita hendak menguatkannya maka kita kuatkan dengan kilta sekali lagi jangan lupa tilde harus disambung dengan domir yang sesuai yaitu dengan huma ya dengan huma Baik kemudian alfa taukid yang lain adalah kullu jamiiu dan amatu ya sebagai contoh rajaa attulabu jamiiuhum ya para mahasiswa semuanya telah kembali telah pulang ya untuk bentuk yang kelima ini digunakan untuk menguatkan bentuk ya jamak atau sesuatu yang mengandung bagian-bagian kata ya jamak intinya mengandung anggota-anggota atau bentuknya jamak ya maka kita gunakan dengan kulujamiu dan amatu sebagai contoh roja atulaf tulaf kan bentuk jamak dari talib maka kita kuatkan dengan ya, Jami'u ya Boleh dengan kullu ya. Di sini Roja atulabu jami'uhum Ingat disambung dengan domir Yang kembali kepada bentuk Yang kita kuatkan Kalau di sini atulab Maka dia ya domir yang sesuai adalah hum Baik Ikhwasi billah itu adalah Penjelasan singkat Tentang taugid Serta pembagian atau kelompok-kelompok Dari taugid sekali lagi di sana ada taqid labdi dan ada taqid maknawi. Kalau taqid labdi itu dengan menguatkan ya kata yang hendak kita kuatkan itu dengan cara kita mengulang laphatnya, ya, kita mengulang laphatnya. Kalau taqid maknawi itu menggunakan alfalut taqid, ya, laphat-laphat yang digunakan untuk taqid.